بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Ikhwanafiddin Azzaikumullah Pada kesempatan sesi yang kedua ini Kita akan menjabarkan Bimbingan-bimbingan Islam dalam rumah tangga Dengan bimbingan-bimbingan tadi diharapkan Rumah tangga kita Sakinah mawaddah Warahmah Kebahagiaan Untuk pasutri dan keluarganya Dan juga rumah tangga kita Rumah tangga Yang bernilai ibadah Di sisi Allah Jalla wa'ala Cukup banyak bimbingan Bimbingan Islam dalam berumah tangga Bimbingan yang pertama adalah Dikarenakan Pernikahan berumah tangga itu adalah Sunnah Rasulullah SAW Dan yang diharapkan ialah Rumah tangga bernilai ibadah Maka menjadi kewajiban masing-masing pasutri membina rumah tangganya dengan niat ibadah, betul-betul memberdayakan niat yang solehah dalam rumah tangganya, supaya aktivitas dalam rumah tangga itu mengandung makna ibadah. Sekaligus menciptakan nuansa-nuansa ibadah dalam rumah tangganya. Ya, membangun rumah tangga dengan niat ibadah. Menciptakan rumah tangganya dengan nuansa-nuansa ibadah. Ini adalah asas di dalam berumah tangga Islam. Dengan ini rumah tangga tersebut akan barokah. Dengan keberkahan ibadah. Akan barokah dengan keberkahan amal soleh Barakulahikum Dan keberkahan tadi Barakulahikum akan Dirasakan oleh semua anggota keluarga Terutama Untuk Anak-anaknya nanti Iqanabitina azagumullah Disebutkan dalam hadis. Pentingnya niat Rasul mengatakan dalam hadisnya Inna malam alubin niat wa inna likulimriin manawa. Sesungguhnya amal-amal itu hanyalah dengan niat dan masing-masing orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini berlaku untuk semua amal-amal ibadah. Semua amal-amal soleh, baik ibadah antara hamba dengan Rabbnya atau ibadah muamalah interaksi, harus memberdayakan niat. Niatnya harus ikhlas dan baik supaya mendapatkan pahala dari amal yang dia kerjakan. Termasuk di dalamnya Niatan-niatan yang baik Dalam berumah tangga Sekali lagi Pernikahan dalam Islam Sunnah Rasulullah SAW Berumah tangga dalam Islam Sunnah Rasulullah SAW Ibadah kepada Allah Maka Dalam berumah tangga juga harus Mengikhlaskan niat ikhlaskan niat kita dalam berumah tangga. Berdayakan niatan-niatan yang baik di dalam beraktivitas rumah tangga. Ini penting sekali. Ekonomi dinasukumullah yang namanya rumah tangga, interaksi dua orang minimal. Ada suami, ada istri. Ditambah lagi dengan anak-anak Dalam rumah tangga Ada pekerjaan Pekerjaan rumah tangga Yang dikerjakan oleh suami Juga ada pekerjaan Pekerjaan rumah tangga Yang dikerjakan oleh istri Masing-masing ada tanggung jawabnya Yang dimaukan dengan Bimbingan ini adalah hendaknya masing-masing pasutri mengikhlaskan niat di dalam menjalankan berbagai macam aktivitas berumah tangga. Ya. Niatkan dengan niatan-niatan yang salihah dalam rumah tangganya. Niatkan ini ibadah kepada Allah taala. Ini menjalankan sunnah Rasulullah SAW Supaya Mengandung nilai ibadah Sebagai contoh Seorang wanita ibu rumah tangga Di dalam aktivitas rumahnya Dia pasti akan mengurusi rumah Dia nyapu bersih-bersih rumah Cuci baju, setrika baju, jemur baju, dia masak Dan yang lain-lainnya yang memang itu merupakan pekerjaan di rumah tangga Membuatkan minuman untuk suaminya Entah dia suka kopi atau teh Menyiapkan makan untuk suaminya Ini semuanya Berdayakan niat Ikhlaskan niat anda wahai para istri Di dalam mengurusi rumah Tanamkan dalam hati yang paling dalam Ini ibadah Ini mengerjakan sunnah Kewajiban kamu sebagai seorang istri Barakulahikum Bahkan dalam amal-amal yang sifatnya mubah Sekalipun Ketika dilakukan oleh istri Dikerjakan oleh seorang suami Dengan niatan yang sholihah Niatan yang baik Itu berbuah ibadah Kaidah para ulama Al-mubahatu Tawshiru ta'atin Bin niyatin sholihah Amal-amal yang mubah Hukum asalnya itu bisa berubah menjadi ketaatan Amal ibadah Amal soleh Dengan niatan yang solehah Dengan niatan yang baik Ini penting Nyapu rumah Yang ikhlas nyapunya ya. Niatkan dengan niat yang solehah Ini untuk rumah tangga Ini untuk mengkhidmat suami ini untuk mengerjakan kewajiban Sebagai ibu rumah tangga Nyapu Ibadah Padahal itu aktivitas sehari-hari Cuci baju Bajunya, baju suaminya Baju anak-anaknya Ikhlas geniat Yang ikhlas cuci bajunya Yang ikhlas jemur bajunya Yang ikhlas setrika bajunya niatkan ini ibadah, ini menjalankan sunnah, ini mengerjakan perintah agama, mengkhidmat suami, mengkhidmat anak yang ikhlas. Maka cuci baju, jemur baju, setrika baju itu ibadah. Dipahami gak? Ya? Masak potong-potong bawang potong-potong sayur potong-potong tomat eh, memasak itu aktivitas sehari-hari seorang ibu rumah tangga ikhlaskan niat ketika masak berdayakan niat yang sholihah niatan yang baik untuk masak ini untuk suamiku ini untuk, untuk anak-anakku ini bimbingan sunnah ini perintah agama Masa ibadah Dipahami ya Inilah pentingnya rumah tangga itu Dengan dasar ilmu syari Rumah tangga dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW Semua aktivitas yang ada dalam rumah tangga Diberdayakan niat yang baik padanya Ikhlas ke niat, niat yang mulia yang baik ke dalam mengerjakannya, maka semuanya ibadah. Itu tidak bisa didapatkan oleh yang belum menikah, kecuali dia niatkan dengan niat yang lain yang terkait dengan amal soleh. Ya, gadis bujangannya nyapu rumah, yang nyapu doai hanya semata-mata nyapu amal yang mubah jadi ibadah diniatkan bulu walidain karena belum punya suami seorang wanita sudah berkeluarga nyapu rumah terkait dengan rumah tangganya itu beribadah ketika dia ikhlas mengerjakannya niatannya baik itu ibadah Dipahami ya? sehingga tolong dengan sangat wahai para ibu-ibu rumah tangga jangan merasa beban jangan merasa tindakan itu tindakan rendahan dianggap sebagai kerjaan para pembantu akhirnya banyak berkeluh kesah banyak ngomel banyak ngedumel sudah capek tidak dapat pahala ikhlaskan niat Amal yang mubah yang kamu kerjakan selama ini Dalam rumah tangga Kalau kamu niatkan ikhlas Untuk rumah tangga kamu Itu ibadah Dan itu yang diharapkan dalam Islam Juga sosok suami Pun juga demikian Pekerjaan dia sebagai Seorang pemimpin, penanggung jawab Memberikan penjagaan kepada anggota keluarganya Rasa aman kepada anggota keluarganya Dia yang merawat mereka Menjaga mereka Mengatur urusan rumah tangganya Mencari ma'isya Dan segala macamnya Ikhlaskan niat Berdayakan niat yang sholihah Dalam aktivitas sehari-hari Ibadah Bukan semata-mata Pekerjaan rumah tangga yang rutinitas monoton tanpa ada rasa, tapi pekerjaan harian yang bernilai ibadah itu memberdayakan niat. Inna maalik maalubin niat. Wa inna maalikulimriin manaw. Sehingga, karena motivasinya keikhlasan. Motivasinya itu adalah ibadah Motivasinya adalah beramal soleh Dengan mengamalkan bimbingan sunnah Atau perintah agama Rumah tangganya itu Langgeng Penuh semangat Penuh kesungguh-sungguhan Hidup Istrinya semangat Suaminya semangat dalam rumah tangga, dikarenakan motivasinya keikhlasan. Berdayakan niat. Berdayakan niat. Yang kedua yang terkait dengan bab ini adalah, Menciptakan nuansa-nuansa ibadah. Di dalam rumah tangga. Ini muhim judan juga perkara yang sangat penting Barakulah Fikul Rumah kita Rumahnya Pak Sutri Itu tempatnya ibadah Di samping ibadah-ibadah harian Yang disebutkan tadi Amal-amal yang mubah Diniatkan ikhlas Juga ibadah-ibadah Kepada Allah Jalla wa'ala isi rumah itu dengan ibadah semua ibadah memungkinkan di dalam rumah. Di antara contohnya ialah Barakalawikum menjadikan rumah sebagai tempat untuk sholat yang sholat yang wajib bagi ibu-ibu, sholat yang sunnah bagi pasutri, dipakai tempat untuk membaca Al-Quran. Ini penting supaya rumahnya barokah, supaya rumahnya itu rumah yang membawa keberkahan dari Allah Jalla wa Disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Ij'alu min salatikum fi buyutikum Wala tatakhiduha kubura Jadikanlah dari sebagian surat kalian Itu dikerjakan di rumah-rumah kalian Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan Yang dimawakan dengan riwayat Ini adalah surat sunnah Jumhur ulama mengatakan Itu salah sunnah bagi kaum laki-laki Untuk -laki. yang ibu-ibu Yang fardu dan juga sunnah Disebutkan dalam Lafad yang lain Di dalam Sahih muslim Dari sahabat Jabir bin Amdillah Semoga Allah meridainya kata Rasulullah Iza qada ahadukum Salata fi masjidihi Fal yaj'al li baytihi Nasiban min salatih Fa inna allaha Ja'ilun Fi baytihi Min salatihi khairah Yang artinya Apabila Salah seorang diantara kalian Telah menunaikan Salatnya di masjid Maka jadikanlah Untuk rumahnya Bagian dari salatnya Ya ini sunnah Belum mengatakan sesungguhnya Allah Jalla wa'ala Akan menjadikan kebaikan-kebaikan Di rumahnya dengan salatnya Ini yang paling penting Khairan Kata-kata khairan itu umum Meliputi kebaikan dunia, kebaikan agama Di antara makna khairan adalah Barakah fil bait. Barakah rumah Di antara mana khairan Kebaikan ialah Turunnya malaikat rahmah Ke rumah itu Di antara bentuk kebaikannya Adalah setan Lari daripadanya Demikian dalam salah sahih muslim Ini kita pentingkan Sehingga rumah ini Rumah yang membawa kebaikan Membawa kemaslahatan, Kemanfaatan Keberkahan untuk isi rumah, kuncinya untuk ibadah. Contohnya salat, ya yang fardu untuk ibu-ibu, yang sunnah untuk semua pasutri, terutama yang laki-laki kerjakan sunnah dalam rumah. Bisa Kiai Maulail, bisa Koblia, bisa Bakdia, bisa Duha, dipakai salat. Fungsinya apa? Tiga poin tadi Menebarkan kebaikan Rahmah Barokah di rumah Yang kedua Malaikat Rahmah datang Di rumah itu Tiga setan lari daripadanya Dan ini Sangat terasa sekali Dampaknya untuk rumah tangga Rumah tangganya pun Rumah tangga yang Sakinah mawadawarahmah Rumah tangga yang barokah Rumah tangga yang penuh rahma Pasutrinya Berumah tangga dengan penuh keikhlasan Berumah tangga dengan niatan yang soleha Dia berdayakan niat Supaya semua aktivitasnya dia Mengandung makna ibadah Di sisi yang lain Rumah dipakai untuk ibadah mendatangkan kebaikan rumah Keberkahan rumah Kemanfaatan rumah Malaika datang setanya lari Ini Untuk mendapatkan Sakinah mawada warahmat Dari hati yang paling dalam Sehingga bahagianya itu Bahagia lahir batin Barakallahu wa'alaikum Contoh yang lain Sholat ya Allah, apa, Baca Al-Quran Zikir Itu jelas nasnya Rasul mengatakan Setan akan lari Dari rumah yang dibacakan padanya Apa ya Al-Baqarah dan juga Ali Imran fikum. Dibacakan padanya Dan juga Ali Imran Bebas dari jin Bebas dari setan Bebas dari gangguan sihir Di pagi-pagi berfikir Zikir-dikir setelah sholat Zikir pagi, zikir petang di antara zikir baca Al-Qur'an, di antara zikir ilmu. Rumah dipakai untuk belajar, dipakai untuk tolak thalabul ilmi. Pasutri suami mengajari istri atau istri mengajari suami kalau kebalik ilmunya. Ah gitu ya. Atau pasutri mengajari anak-anaknya di rumah sehingga rumah itu bernuansa ibadah, gitulah. Rumah itu bernuansa ketaatan kepada Allah. Rumah itu bernuansa amal soleh. Ini kunci keberkahan rumah, kunci munculnya yang namanya sakinah, mawadah, warahmah, barakatullahi kum. Ini penting untuk diperhatikan jauhkan dari rumah kita hal-hal yang mungkar. Seperti apa? Alat musik dan yang lain-lainnya, hal-hal yang mungkar. Padanya barakallahu fikum. Diisi dengan hal-hal yang ma'ruf. Dipakai taklim, dipakai belajar, murojaah ilmu, mengkaji ilmu dipakai tempat taklim mengadakan taklim di rumah kita taklimnya ummahat, taklimnya anak-anak taklimnya ikhwan-ikhwan kalau memungkinkan Wahai kata, mengundang orang-orang yang soleh ke rumah kita diundang makan supaya anak-anak kita, keluarga kita terbiasa berinteraksi dengan orang yang soleh yang memakan makanan kita, orang yang bertakwa itu disebutkan dalam hadis. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "La tusahib illa mukmina wa la yakul ta'ama Kamu jangan bersahabat melainkan dengan orang yang beriman dan jangan memakan makanan kamu melainkan yang bertakwa kepada Allah." Kata-kata yang terakhir ini itu mengandung makna ziarah, undangan diafa, undangan-undangan ke rumah. Yang memakan makanan kamu Orang yang bertakwa Syariat Ngundang orang soleh ke rumah Undangan makan Itu luar biasa Di antara faedahnya adalah barokahnya orang soleh Kesolehan dia Diharapkan bisa ditanamkan Ditularkan kepada anggota keluarga kita Istri kita terbiasa Berjumpa dengan soleha-soleha Anak-anak kita terbiasa dengan orang-orang yang salim Taqwa kepada Allah Jalla wa'ala Itu mengandung makna yang sangat luar biasa Barakulah Fikm Ini rumah tangga Islam Anda merhatikan dalam banyak riwayat Bagaimana rumah-rumah para sohabah Makmur dengan ibadah Makmur dengan ibadah apa berarti kan Nabi kita Muhammad SAW bersama dengan Ummahatul mukminin di rumahnya, makmur dengan ibadah. Beliau kiamulail di rumah. Barakulahikum. Rumah-rumahnya para Sahabat terutama Ash'ariyun dikenal dengan rumah-rumah yang terdengar daripadanya lantunan ayat al Quran yang begitu merdu begitu indah. Itu kedengaran dari kompleknya Asyariin, rumahnya Keluar suara-suara indah membaca Al-Quran Itu legari Itu luar biasa Sebagian mereka Membaca Al-Quran Dan besar keutamaannya Lagi membaca Al-Quran Anaknya lagi istirahat tidur Di sampingnya ada kendaraan Kudanya dia, lagi membaca Al-Quran Berontak tuh kudanya Khawatir Mengenai putranya, dia berhenti. Baca Quran lagi, begitu lagi, dia berhenti. Ternyata ada yang ngomong, ada cahaya di langit di atap rumahnya. disampaikan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah rahmat Allah Jallaahu wa Alaihi Wasallam, sekianahmin Allah turun kepada rumahku. Ini penting di, di, di, diperhatikan. Dan ini hanya pada rumah tangganya kaum muslimin yang solehin. Ini hanya rumah tangganya muslimin yang mutaqin. Seyokianya seharusnya inilah model rumah tangganya ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Masing-masing pasutri betul-betul mengikhlaskan niat dalam rumah tangga. Mengikhlaskan niat dalam mengerjakan ak. Aktivitas rumah tangga Memberdayakan niat yang solihat Padanya Sehingga dapat ibadahnya Pasutri ahlu sunnah wal Jamaah salafiyin Adalah orang-orang yang betul-betul Menciptakan rumahnya Nuansanya Nuansa ibadah Nuansa amal soleh Ketaatan kepada Allah Barokah akan datang Bahkan dikatakan oleh para ulama, rumah itu meskipun kecil, nampak luas bagi para penghuninya dengan ibadah, dengan baca Al-Quran. Rumah itu meskipun luas, besar, megah, sempit bagi penghuninya dengan kemaksiatan. Sehingga kelapangan itu semua dari, dari hati yang paling dalam. Ini penting untuk diwujudkan Ini langkah awal supaya rumah tangga kita Sakinah maudah warahmah Langkah awal supaya rumah tangga kita Betul-betul mengatung nilai ibadah Kepada Allah Jalla wa'ala Nuansakan dengan nuansa Ibadah kepada Allah Kamu dijabarkan panjang, bisa Terutama bagi mereka-mereka yang memiliki ilmu Di rumah perlu Yang namanya perpustakaan Maktabah untuk bacaan keluarga. Ya, kalau Ustadz atau dai, perpustakaan dia kitab-kitab para ulama yang dia perlukan untuk dakwahnya dan anggota keluarganya. Pustaka keluarga bisa dalam bentuk buku-buku bacaan yang bermanfaat. Berbahasa Indonesia kalau belum bisa bahasa Arab. Dipakai untuk membaca ada apa namanya yang sifatnya audio-audio mendengarkan muhadharah-muhadharah ilmiah, daurah-daurah ilmiah, ceramah-ceramah ilmiah, majalah-majalah yang bagus disiapkan untuk anggota keluarga. Nuansa-nuansa ilmu para kosit. Gitu ya. Orang tua memberikan support dan semangat kepada semua anggota keluarganya terkait dengan perkara amali ibadah. Laki-laki sebagai suami Percontohan untuk anggota keluarganya dalam mengarah ibadah Amal soleh Wanita solehah, istri juga demikian Percontohan yang baik untuk putri-putirnya Dan juga anak-anak dia Terkait dengan ibadah kepada Allah Terkait dengan para para wanita Terkait dengan para perempuan yang ada Percontohan semangat sosok muslimah Dalam beribadah Barakulahikum Hadis yang berbicara tentang Rawatib Sunnah Rawatib Ada Ba'diyah ad-Dakobliyah Yang meriwayatkannya adalah Ummu Habibah Semoga Allah meridai Sohabiyah Termasuk Ummahadil Mu'minin Sohabiyah Rasul mengatakan dalam hadis man salah naik man salat ithna ashrata rakatan fi yaumin wa ilatin bunyalahu baitun fil jannah. Barangsiapa yang sholat 12 rokaat sehari semalam akan dibangunkan untuk dia rumah dalam surga. Ini bakti dan tujuan kau belia. Cakapkan baik-baik. Yang meriwayatkannya adalah Ummu Habibah, wanita. Katanya Ummu Habibah, aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarkannya dari beliau, saw. Dan demikian seterusnya masing-masing rawi mengatakan demikian. Yang ditekankan di sini adalah perawi hadisnya adalah Ummu Habibah. Dan Ummu Habibah mengamalkannya Sepanjang hidupnya di rumahnya Artinya apa? Dikerjakan di rumah Artinya apa? Seorang wanita muslima yang muslimah yang soliha zaujah soliha Betul-betul memanfaatkan rumah Untuk ibadah kepada Allah Artinya apa? Sebagai sebagai percontohan Teladan bagi anggota keluarga Dalam perkara ibadah dan amal soleh ada muhim cerita. Ikhana fitnah, azzakumullah. Sekarang saya kasih sisi keberkahan kebaikan yang bisa kita raih ketika kita sebagai pasutri itu niatannya solehah dalam rumah tangga dan menjadi hamba Allah yang soleh dengan menciptakan rumah. Menua saibat di rumah kita. Barakalah sisi kemanfaatannya adalah, kalau pasutrinya soleh, suaminya soleh, istrinya soleha, jemukan baik-baik. Bukan semata-mata pasutri yang mendapatkan barokah kesolehannya. Sang pelaku jelas dapat. Baik dia suami. Atau dia istri Semakin banyak amal solehnya Semakin banyak ibadahnya Semakin tinggi martabat dia dalam Islam Yang juga mendapatkan kemanfaatan rumahnya tadi Rumahnya barokah Mendapatkan kebaikan Malaikat turun Lari setannya Dan itu berdampak positif untuk Keberlangsungan rumah tangga dia Dan yang ketiga Barokahnya akan dirasakan oleh anak-anaknya nanti Ini yang paling penting Yang lebih jauh kita cermati Kesolehan suami Kesolehan istri Barokahnya nanti akan dirasakan oleh anak-anaknya nanti Bukan semata-mata Urusan agama mereka Bahkan Urusan ukhrawiyah mereka eh, Dunia ukhrawiyah mereka Afad. Bukan semata-mata Ukhrawiyah dan dunia mereka Tapi juga urusan dunia ukhrawiyah mereka Anaknya kamu nanti Akan mendapatkan jaminan dunia minallah. Masa depan dia akan cerah Terkait dengan dunia wiyahnya Terlebih lagi Diniahnya Barakah orang tua yang salih Barakallahikum Kita cermati Sebuah ayat Yang mengisahkan tentang Nabi Allah Musa dengan Khadir Alayhi wassalam di mana? Di al -Kahfi. Kita membaca al quranul Al-Karim InsyaAllah tahu kisah ini Nabiullah Musa memohon kepada Allah Dipertemukan dengan Khadir Dikanakan Khadir punya ilmu Yang enggak dimiliki Nabiullah Musa Al-Muhim disabangkan kisahnya Ketemu ada tiga peristiwa Nabi Musa boleh ikut dengan khadir, dengan ketentuan, tidak boleh banyak bertanya. Tiga peristiwa. Peristiwa, perahu yang dilobangi. Betul ya. Peristiwa kedua, anak kecil yang dibunuh sama khadir. Peristiwa yang ketiga, peristiwa tembok yang mau jatuh, yang dibetulkan, yang ditegakkan oleh khadir. Gitu ya, tiga kisah ini ya yang menjadi perhatian kita adalah kisah tul jidar kisah tembok miring dinaskan dalam Al-Quranul Garim dijelaskan kenapa khadir alaihi salam ketika mendapati di sebuah kota ada tembok yang miring dibetulkan Barakallahu Disebutkan dalam Al-Qur'anul al al Karim al Allah mengatakan dalam firman-Nya wa ammal jidaru fakana li ghulaimaini yatimani fil madinati wa kana tahtahu kanzuhuma wa kana abuhuma salihan fadarafu kai yablugha shuddahuma wa yaskhrija kanzuhuma rahmatan min Al-Ayat Adapun tembok ini Tembok ini miliknya Dua anak yatim Di kota ini Anak yatim itu Anak yang ditinggal mati Bapaknya dan dia belum balik Masih kecil Dua lagi Tembok ini miliknya Dua anak yatim di kota ini Di bawah Tembok ini ada Kanzun lahumah Perbendaharaan harta benda milik mereka berdua. Waka anak Abu Humas dan ayahnya orang soleh, Azabim. Ayahnya orang soleh. Maka Rabbu menghendaki untuk mendewasakan, membesarkan dua anak yatim ini dan mengeluarkan perbendaharaannya untuk mereka berdua. Rahmat dari Tuhanmu. Ini barokahnya orang soleh Dalam ayat ini yang Allah jelaskan hanya bapaknya Soleh Tidak menerangkan anaknya Dengan kesolehan ayahnya Ini anak yatim Allah jaga Allah tumbuh kembangkan Sampai dewasa Itu gak usah mikir jauh-jauh Allah yang maha kuasa Bukan okay, kalau kamu nah, ya Apa yang urusi mereka siapa Bagaimana nasibnya mereka nanti Yang kasih makan, yang kasih minum Yang merawat dan segala macam nah, Allah Maha Kuasa ya. Allah besarkan mereka berdua Allah jaga hartanya itu Sampai mereka besar Mereka dewasa Baru dikeluarkan harta bendanya Allah jaga anaknya Allah jaga harta bendanya Bukan karena sang anak yang soleh, bukan karena sang harta yang, di, yang di, dimasukkan berangkas, bukan. Tapi karena Abu Huma Salihah, bapanya orang soleh. Ini catatkan baik-baik. Jadi berumah tangga itu jangan mikiri kamu sama istri toh anakmu pikirin rumah tangga itu nggak semata-mata pasutri. Yang yang boleh anak barang, gitu ya. ya? Cari anak ya, anak mau pikir, pikir baik-baik anak kamu ini. Orang tua yang cerdas, yang mendambakan semua kebaikan berharap anaknya pun juga juga juga bagus. Kuncinya adalah rumah tangganya harus rumah tangga yang dibangun dengan niat ikhlas di lahir Taala, niat ibadah di Taala. Dan menciptakan nuansa-nuansa ibadah di rumah Suaminya Soleh beribadah Istrinya Soleh beribadah Barokahnya untuk mereka berdua Untuk rumah mereka, rumah tangga mereka Dan anak-anak mereka Barokahnya Barukah, orang soleh Kan begitu Kepengen punya anak Dikasih kemudahan insyaallah Kalau Pasutnya soleh akan lahir Tunas-tunas yang soleh insyaallah Kecuali menghendaki yang lain Sudah punya anak Mikirnya kan panjang Iki anakku ya apa ini Kan berharap anaknya Nanti anak yang bisa Sukses Masa depannya cerah Anaknya bahagia Kan gitu lah Bahkan kebanyakan orang tua mikirnya kan dunia Bagaimana dunianya dia, bagaimana nanti ekonominya dia, bagaimana nanti rumahnya dia, bagaimana nanti mobilnya dia, mikir dunia toh, Tidak usah khawatir, itu semuanya Allah akan berikan kepada mereka, Allah akan bahkan jaga untuk mereka. Kuncinya adalah pertama kali kesolehan orang tuanya, kesolehan bapaknya, kesolehan ibunya. Artinya membina rumah tangga dengan ibadah, dengan nuansa ibadah Barokahnya untuk semua pihak, bahkan untuk anak-anak Gak usah khawatir anak kamu ini, tenang aja Yang penting kamu soleh, istri kamu soleh tarbiyah mereka dengan tarbiyah soleh Targetnya kamu jadi anak soleh, gak usah khawatir Allah yang akan mengurus semuanya Allah yang akan menjaga mereka semua. Menjaga fisik mereka. Menjaga harta benda mereka. Menjaga agama mereka. InsyaAllah ta'ala. Allahu yata salihin. Ikhtiar kita doa. tarbiyah, Dan masing-masing kita menjadi hamba Allah yang salih. Bahagianya lahir batin. Bahagianya untuk semua pihak. Barakulahikum. Difaham insyaAllah ya? Itu rumah tangganya rusun. Rumah tangga penuh dengan ibadah. Nonton ke? Tadi berdayakan niat. Nyetriko, ibadah. Nyuci baju ibadah. Jemur baju ibadah. Nyapu nyapu ibadah. Sereng sereng ya sereng sereng apa ini? Masak yo ya ibadah. Kenapa? Memberdayakan niat yang soleh. Cemarkan bayi-bayi. Wabarakatuh sehingga. Dalam rumah tangga sunnah pasutri itu bisa memborong mendapatkan meraih pahala yang begitu besar, yang begitu banyak dalam rumah tangganya. Tahi wabarakatuhikum. Tanbih, hati-hati. Jangan sekali-kali rumah tangga itu dibangun di atas dasar duniawiya semata. Itu tidak membawa keberkahan. Dunia itu membawa keberkebinasaan. Lebih, lebih lagi. Jangan sampai rumah tangga itu dibangun di atas dasar dosa dan kemaksiatan. Yang pertama menghancurkan agama Pak Sutri. Dan yang kedua mendatangkan sekian banyak masyakil-masyakil Problematika-problematika rumah tangga Kalaupun nampaknya indah, nampaknya bahagia Itu lebih hati-hati lagi rumah tangga yang semakin banyak dosanya kok semakin bahagia rumah tangga yang dibangun di atas perkara mungkar kok semakin lancar rezekinya hati-hati itu lebih mengerikan lagi itu namanya hukuman dari Allah dalam bentuk istidraj dibiarkan dia dilulu namanya dibiarkan rezekinya semakin banyak rezekinya semakin lancar dunia semakin lancar tapi semakin banyak dosa semakin banyak kemaksiatan semakin banyak penyimpangan hati-hati ujungnya nanti akan sakit akan datang hukuman dari Allah yang betul-betul menyakitkan dia menyengsarakan dia bakal membinasakan dia itu mengerikan namanya istidraj Allahul Mustahaf hati-hati Rumah diisi dengan hal-hal yang mungkar. Yang masuk setan, jin-jin jahat. Hati-hati, itu mempengaruhi samawanya rumah tangga. Pasutrinya juga demikian ahli maksiat. Suaminya ahli maksiat, suka berbuat dosa. Nyonya juga demikian. Hati hati. Disebutkan dalam hadis dari Thauban, semua kalau meridainya kata Rasulullah SAW. Innal abda la yuhramu rezka biddam biousibu. Sungguh seorang hamba itu diharamkan rezeki dikarenakan dosa yang dia kerjakan. Bisa jadi dosa yang dikerjakan Maksiat yang dilakukan Sebab Rezekinya serat Tidak lancar Sebab Tidak barokahnya rezeki Banyak tapi tidak barokah Kenapa? Dosa Jangan baik-baik Merintis usaha, merintis maksiat dan segala macam-macam macam api ciri nggak pernah beres. Jangan-jangan bukan semata-mata nggak ada sekilinya, jangan-jangan banyak dosanya. Usaha yang awalnya masya Allah bagus, lancar, menghasilkan banyak tahu-tahu kolap. Hati-hati, jangan-jangan banyak dosa. Dulu sebagian salaf menyatakan Sungguh aku mengetahui Dosa yang aku kerjakan Aku sudah mengerjakan dosa Dari perlakuan istriku, anakku Bahkan kendaraanku Artinya apa? Error Banyak trouble Sumpah Tahu sumpah ya? Tahu sumpah gitu Ya sumpah, hatinya sumpah Guna gulana, gak nyaman, gak tenteran, gak bahagia Itu dikarenakan dosa Pagi-pagi biasanya Masya Allah Anak bojone menyenangkan Kok pagi ini trouble kabin Hati-hati itu mungkin karena dosa Nyonya yang biasa senyumnya manis Masya Allah menyenangkan Kau hari ini Nyumpeki Apa? Istilahnya sebagai mereka Bimoli bibir moncong 5 cm Mejujudu Ada apa ini? Anak yang biasanya Masya Allah nurut angel susah banget ini orang diatur hati-hati itu semuanya dikandangkan dosa dikandangkan kemaksiatan nuansa rumahnya bukan nuansa ibadah tapi nuansa kemungkaran nuansa kemaksiatan nuansa mukhalafah syar'iyyah hati-hati barakallahu fikum ini akan nyata dan nampak Bagi keluarga muslim Abalik keluarga salafiyin Yang terbiasa dengan Amal ibadah, amal ketaatan Kok ada yang aneh-aneh Banyak dosanya Segera taubat, segera istighfar kepada Allah Kembali kepada Allah Barakulahikum tapi ingat ketika kau tambah dosanya Tambah maksiatnya Kau tambah bahagia Kau tambah menyenangkan Sana lahirnya Hati-hati Itu namanya istidroj Taklim setiap saat Ustaz rezekinya seret Begitu jarang taklim lancar rezeki saya Ustaz hmm? Taklim itu tidak membawa rezeki Ustaz yang bawa rezeki ya, kerja sangat benar Ustaz, iya sangat benar Tapi hati-hati, kalau pekerjaan tadi membuat anda jauh dari ilmu, jauh dari ibadah, jauh dari amal soleh Lebih memudahkan anda untuk berberdosa Itu tidak barokah, istidrat Hati-hati ya nah. Sebagian mereka sibuk dengan dunia-dunia, dunia-dunia, dunia-dunia, jauh dari ilmu, jauh dari halal ilmu, jauh dari ibadah, jauh dari amal saleh. Sudah dunianya nggak dapat, tetap saja kere, tetap jika dunianya kolap, wah agamanya hancur. Banyak periswiannya. Yang kita maukan adalah urusan makhluk lanjut Cari yang halal, yang taib Yang dimaukan, berdayakan niat Supaya yang kita kerjakan Ibadah nilainya Mencari ma'isya, berdayakan niat niatnya baik Bukan untuk memperkaya diri semata Supaya mencari ma'isya-nya ibadah Berumah tangga dalam keseharian Berdayakan niat Yang ikhlas, yang tulus, niat yang baik supaya semua yang kita kerjakan ibadah dan jangan lupa nuansa ibadah dan amal soleh harus kental dalam rumah tangga kita barokahulloh wabillahi. ini singkat saya perpanjang ini asas rumah tangga salafiyin asas rumah tangga para salaf contoh mereka dalam bab ini barokah insyaallah rumah tangga kita barokahulloh wabillahi. barokah baik dan insyaallah sakinah mawaddah warahmahnya itu betul-betul hakiki lahir batin barakallahu fikum semoga manfaat dan insyaallah bimbingan yang berikutnya akan kita kaji pada kesempatan keesokan hari besok pagi, besok sore, besok malam barakallahu fikum masih panjang waktunya dan panjang pembahasannya akan dikaji insyaallah lebih lanjut terkait dengan bab ini dan ini bukan teori ini terapan langsung dalam berumah tangga. Semoga manfaat dan semoga Allah Subhanahu Wala’ala mengandungkan mereka semuanya barokah rumah tangga, barokah e, rumah, barokah segala caranya. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirobbilalamin.